Kita hadir Dalam suasana Duhat Dari tadi Saya diminta Temanya apa Temanya apa Saya pikir Di Sunda Kelapa ini yang menentukan tema Saya katakan Terserah aja dia Akhirnya Sewaktu Saya mengikuti Doa Salat Doha eh, Itu terinspirasi Untuk berbicara Bukan tentang Salat Doha Tetapi tentang Doha eh, Kita tadi Berulang-ulang Membaca Yahayu Yahayu Sebelumnya kita membaca Asma'il Husna Ada sekian banyak dari apa yang kita baca itu Termasuk Ya Hayyu Ya Qayyu Yang boleh jadi kalau kita memperhatikan terjemahannya tidak menggambarkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan apa yang kita baca itu. Ya Hayyu itu diterjemahkan wahai yang maha hidup. Itu benar. Tapi kurang. Hayy itu Kalau menyifati Allah, maka dia berarti yang maha hidup dan memberi hidup. Maha hidup dan memberi hidup. Hidup yang diberikan oleh Allah itu bertingkat-tingkat, tapi semuanya dia beri hidup. Jangan duga meja ini tidak hidup. Dia bakal menjadi saksi di hari kemudian bahwa ibu dan bapak pernah hadir di sini. Kayyum. Tadi kalau saya tidak salah diterjemahkan dengan yang maha kekal abadi. Iya. Saya tidak ingin mempersalahkan terjemahan itu Tetapi Mungkin tidak menggambarkan Walau seklumit dari arti Qayyum Qayyum itu Adalah Yang mengurus secara tuntas Mengurus secara tuntas Apa Yang menjadi apa-apa yang berada dalam wilayahnya. Karena wilayah Allah subhanahu wa ta'ala itu alam semesta. Maka Allah mengurus secara tuntas segala sesuatu di alam semesta. Mulai dari yang terkecil. Terkecil sampai yang terbesar matahari Allah urus planet-planet Allah urus semut Allah urus rumput Allah urus itu artinya kayu kalau uh, uh, uh, manusia itu dinamai qaim tidak qayyum suami qawwam lebih banyak lagi urusannya dia melaksanakan secara tuntas segala sesuatu eh saya katakan itu kita lihat buha nah, kita ada di asmaul husna ada Sifat Allah nur. Ya kan? Cahaya. Tadi kalau saya tidak salah diterjemahkan wahai yang maha bercahaya. Betul. Tapi itu bisa menimbulkan kesalahfahaman. Nur bagi Allah itu adalah pemberi cahaya. Pemberi cahaya. Sulit kita katakan bahwa Allah maha bercahaya. Karena kita tidak tahu zat Allah. Itu sebabnya. Ketika kita baca di dalam Al-Quran Allahu nurus samawati wal ar Itu artinya Allah pemberi cahaya langit dan dunia nah, Cahaya Allah ini bermacam-macam Bertingkat-tingkat Ada cahaya lahir Ada cahaya batin Wudhu itu cahaya Itu sebabnya kan ulama berkata Kalau sudah berwudhu jangan bersihkan Biar dia bercahaya Tapi itu cahaya spiritual Ilmu itu cahaya Matahari memiliki cahaya cahaya yang lahir matahari ada cahayanya yang sangat terik dan keras jam 12an itu yeah. ada cahayanya yang sudah mulai remang-remang mau masuk maghrib yeah. kapan cahaya matahari itu paling baik waktu dhuha waktu dia naik sepenggalahan hangatnya tidak menyengat tapi cahayanya sangat jelas itu sebabnya saya dulu di sini pernah jelaskan surat wadhduha itu sebabnya wahyu al-Qur'an Allah bersumpah menyangkut Kehadiran wahyu Al-Quran itu dengan wabduha. Ketidakhadiran tuntunan agama itu adalah wal-layli iza saja. Malang tapi yang tidak ada sedikitpun kegelapan. Maghrib sudah malam kan. Tapi masih ada cahaya matahari dalam bentuk mega merah ya. Itu buha. Cahaya ini kita lihat, kita datang kemari pada saat duha mengharapkan kita memperoleh bukan saja cahaya material yang zahir, tapi juga cahaya batin, cahaya spiritual. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cahaya ini tadi saya katakan bermacam-macam. Bertingkat-tingkat. Tapi ada suatu hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, cahaya itu tidak membeda-bedakan. Ya. Ya dia tidak beda-beda siapapun yang melindungi dirinya dari cahaya tidak bakal dapat cahaya dimana anda berada siapapun anda kalau disitu terpancar matahari anda akan dapatkan cahaya itu dan ketika itu Anda tidak merasa kekurangan cahaya dan kehangatannya Walaupun jutaan orang ada di sekitar Anda iya. Itu cahaya, dia tidak beda-bedakan Sesuatu yang kita lihat kusam Sesuatu yang kita lihat mengkilap Itu bukan karena cahayanya tetapi karena barang itu iya kan cahaya matahari tidak bisa menembus tembok itu tapi kalau kaca kalau jendela terbuka, pintu terbuka, masuk cahaya atau tidak? Kalau begitu, kalau ingin mendapatkan cah cahaya spiritual Buka hati anda Buka jendela fikirannya Kalau tertutup tidak dapat Ya kita datang, doha ini kan kita buha. Mau datang, mau dapatkan itu yang paling baik Ada ayat di dalam Al-Qur'an. Mari kita lihat ini orang bertingkat-tingkat nih. Ayat sangat indah. Bahkan sebagian orientalis berkata itu ayat tersebut ada di dalam atau eh, mereka berkata bahkan eh itu ayat dijiplak oleh Nabi Muhammad katanya dari perjanjian baru. Itu karena indahnya sampai dikatakan itu dijiplak. Tapi bukan di sini tempatnya kita terterangkan eh, eh apa itu saya ingin terangkan yang lain. Ayat itu berbunyi begini. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah az-zujaja ka'annaha kaw kabunduri yuqadimu min syajaratin mubarakatin zaytunatin la syarqiyatin wa la yakadu dhau'u wala'u lam nurun ala nur dan seterusnya kita lihat ini ayat ini ayat di Bahas oleh banyak sekali ulama. Pendapatnya, penjelasannya berbeda-beda. Penjelasan itu menjadi berbeda-beda. Karena indahnya. Dan juga. Karena Allah di sini menutup ayat ini dengan menyatakan bahwa Itu adalah suatu sifat, suatu congkoh, suatu perumpamaan, suatu lambang yang kami berikan kepada manusia. Nah, saya mau bicara dulu soal lambang ini. Kalau saya berkata merah Apa artinya? Bisa macam-macam Iya -macam, kan? Merah Kalau saya kaitkan dengan traffic light Stop, tidak boleh jalan Merah Kalau saya kaitkan dengan orang yang lagi marah-marah Saya katakan Oh itu mukanya merah merah kalau saya kaitkan dengan rapor anak saya lain lagi macam-macam maknanya itu kalau dia menjadi lambang di Thailand kaos merah ya kan? di Indonesia ada juga yang merah, ada yang hijau, itu lambang ayat ini lambang karena itu maknanya bermacam-macam saya akan angkat yang pertama Imam Ghazali punya pendapat menyangkut nur ini Allah nurus samawati wal Allah memberi cahaya langit dan bumi bisa cahaya lahir bisa cahaya batin. Tetapi yang di sini maksudnya cahaya batin, tekanannya pada cahaya spiritual. Nah, bagaimana perumpamaan cahaya petunjuk Allah itu? Diikrarkan Kamiskatim fiha musbah Mishkah itu adalah tembok Nah, saya mau beri contoh ini deh ini kitab saya di sini ini ada tembok tidak tembus ya itu namanya miskah mantap ada angin dari belakang saya tidak dikenal oleh angin itu. dari kiri kanan Saya tidak diterpa oleh angin itu. Paling dari depan. Ia. Kita semua sebagai manusia diberi Allah tembok itu. Baru dia katakan Petunjuk Allah itu kamishka fiha musbah Disitu di tembok yang di celah yang tidak tembus ini ada lampu cahaya ya lampu. bagus ada lampu bisa jadi lampu itu kita lihat yang pertama tingkat pertama nih lampu lilin iya lilin itu Kalau kena angin dari samping, dari belakang tidak akan padam karena ada tembok. Kalau dari depan padam dia. Iya, Tuhan? Oke, bagus. Tetapi lanjutan ayat itu, lilin ini atau lampu ini ada kaca yang menutupinya. Ada kaca. Lampu semprong, ya Lampu ini, nyala api ini, karena ada kaca yang menutupinya, kalau ada angin dari depan, dia tidak padam. Dia baru padam kalau ada angin dari atas. Iya. Tetapi kalau kacanya menutupi semuanya, dia tidak akan padam al-misbahu fi zujaj tetapi kita lihat lagi kalau kacanya itu buram bagaimana lampunya? aduh lanjutannya berkata al-misbahu fi zujaj al-zujajah ka'annaha kau kabunduri Dia punya kaca itu Seperti bintang yang gemerlapan Jernih sekali Kata ulama Kenapa dia beri contoh eh, Bintang Bukan saja karena Kegemerlapannya bintang tapi bintang tidak gerhana Kalau dia berikan contoh Seperti matahari Oh boleh jadi gerhana ini Ka ah, Kita lihat lagi Kalau lampu ini dia punya kaca begitu bening, kalau minyaknya kotor bagaimana? Bagaimana kalau minyaknya kotor? Dia akan mengeluarkan asap sehingga nyalanya tidak jelas. Maka ditambah lagi oleh ayat itu, yukadumin syajaratin mubarakat. Itu dinyalakan dari pohon atau minyak suatu pohon yang dipenuhi berkah itu minyak zaitun. Zaitun itu, olive itu bermacam-macam. Kita lihat saja yang ke Mekah itu ada yang hijau, ada yang... ya Ada yang enak, ada yang Yang paling baik pohon zaitun itu adalah yang tumbuh di satu wilayah. Yang terus menerus kena matahari. Nah. La wa la pohon zaitun ini, minyaknya itu terambil dari pohon yang sangat jernih. Yang... Eh, eh, pohon zaitun yang terus-menerus diterpa oleh sinar matahari sehingga sangat baik minyaknya saja sudah mengkilap walaupun belum lagi dikasih Kita eh, lihat dulu. Sebelum masuk kepada eh, penafsiran ayat Ada orang... ...tidak punya cahaya. Cuma tembok saja. Tidak ada lilin. Ada orang yang cuma punya lilin. Tidak ada kaca. Ada orang... ...ada kacanya tidak mudah dia terombang ambing ya kan tidak. dia boleh jadi tergoda dia boleh jadi bimbang, tapi tidak padam apinya yang ini ada yang nyalanya begitu besar menerangis terus-menerus perjalanan hidupnya dan tidak pernah gerhana. Oke. Okay. Datang Imam Ghazali berkata begini, ini contoh. Itu pelita lampu yang ditaruh di sini itu panca indra manusia. Gambaran dari panca indra. Orang yang buta tidak bisa melihat. Tapi ada orang yang punya mata tidak bisa melihat. Itu juga buta. Punya telinga, kata siapa nih kita punya punya telinga, tapi tak mendengar ya. Siapa Taufik Ismail ya. Ada yang begitu. Itu sedikit sekali cahaya dia bisa prorek. kaca itu kaca itu akal ada orang cuma melihat tidak gunakan akalnya ini terombang ambing kalau saya punya lampu terpencar ini apa namanya eh, kalau tidak pakai eh, eh, eh, kaca itu terpencar itu cahaya kemana-mana tapi kalau saya fokuskan di sini dia terfokus. Iya kan? akal itu begitu. Ada informasi dia lihat, ada dia dengar, ada ini dibawa ke akal terfokus dia. Yang mana lebih baik? Orang yang gunakan akal atau yang hanya menggunakan mata dan telinganya tanpa akal. Ini sudah lebih baik. S'bahu fi zujajah yeah. Az zujajah ka'anakau ka'bunduri Baru dia katakan Apa itu artinya Minyak zaitun Dia katakan Itu kesucian hati Ada orang punya akar Tapi hatinya Tidak suci Hatinya tidak bersih Ada orang melihat pakar dalam bidangnya. Tapi hatinya. Syajarah Mubaraka itu ilham. Intuisi. Wahyu. Nah. Kalau mau mendapat cahaya spiritual... Jangan cuma gunakan mata atau telinga. Gunakan akal Anda. Dan jangan cuma itu. Tetapi gunakan juga. Bimbingan, wajah, intuisi dan lain-lain. Ya kan? Bertingkat-tingkat ini sekarang. kita nah, itu lah dia Nur. Itu cahaya begitu. Itu buhak. itu kita mau ini mencari itu itu eh eh eh menurut pendapat Imam Ghazali okay. uh, cahaya ini bermacam-macam sinar itu bermacam-macam kan ada sinar yang Anda bisa lihat Nah ini, lampu. bisa dilihat kan sinar X bisa dilihat tidak bisa kita lihat sinar X ultraviolet kita tidak bisa lihat ada dari ajaran agama ini yang tidak bisa dicerna dengan akal Anda bagaimana Tuhan Bagaimana sorgah? Kita tidak bisa tahu kecuali kalau kita diberitahu. Akal tidak bisa. Itu sebabnya tidak semua persoalan bisa diantar dibawa ke laboratorium. Tidak semuanya. Cahaya ini, kita lihat lagi cahaya. bisa memantul enggak Saya senter ke tembok itu karena dia tertutup tembok dia memantul nah sekarang begini Ada kiai berceramah di masjid Ada orang dibawa lagi urus kawinan iya yang di masjid ngantuk tidur ini cahayanya kemana nih? memantul boleh jadi yang kebetulan dibawa ngurus dengan... dia yang dapat pas itu cahaya jadi jangan pernah mempersalahkan cahaya yang salah itu anda Itu dhuha, itu jahat. Itu sebabnya, <yair> Allah memberikan petunjuknya kepada siapa yang, ah, ada dua tafsirnya, siapa yang dia kehendaki, atau siapa yang menghendaki. Kalau anda enggak mau, Allah enggak mau paksa anda. Tetapi Allah menghendaki kalau anda mau. Itu kan? Anda dapat keberkatan dari kehadiran di Allah. Tetapi seluas pintu hati anda terbuka, terbuka sebanyak itu pula cahaya yang anda proyek. Jangan pernah menduga bahwa kalau sudah dapat cahaya, tidak bisa ditambah cahaya itu. Tergantung dari kelapangan dada Anda itu sebabnya nanti di ada ayat Al-Qur'an nyatakan Allah menambah hidayahnya hidayat itu cahayanya kepada orang yang sudah dapat cahaya kita kan minta ihdinash shiratal itu kira-kira Rasulullah penuh cahaya atau tidak iya dia beliau masih belum membaca itu Eh tidak terbatas. Allah pemberi cahaya, Tidak ada batas dari cahaya. Dia tambah, dia tambah, dia tambah. Itu sebabnya, Oke. Okay. Dalam Al-Quran, Kalau Allah berbicara tentang cahaya dan kegelapan selalu ada dua yang kita perhatikan. Selalu kata nur itu bentuknya tunggal. Kata kegelapan itu bentuknya jamak. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila Yang kedua, selalu yang dia dahulukan itu kegelapan baru terang. Apa maknanya ini? Yang pertama, kegelapan itu sumbernya banyak. Jadi perlu Zulumar banyak kegelapan. Ada kegelapan hati, ada kegelapan pikiran ada kegelapan sumbernya dari setan, ada dari nafsu, macam-macam. Kalau cahaya, sumbernya cuma satu. Malam ya lahu nur, famalahu min nur. Siapa yang Allah tidak berikan cahaya, dia sudah tidak dapat cahaya. Sumbernya cuma satu. Allahu Nurus Allah pemberi cahaya Ya Nur Bukan yang maha bercahaya Yang memberi cahaya Jadi waktu anda minta Ya Nur Pemberi cahaya, kasih saya cahaya Ya kan itu buha cahaya yang paling bagus Itu yang pertama Yang kedua Kita lihat saya mau beri contoh uh, kalau ruangan ini tertutup mau ditutup, ordennya ditutup gelap atau tidak? bagus, gelap sewaktu dinyalakan lilin apa kata anda? Sudah terang atau bukan? belum? Sudah terang. Ya. Sudah ada yang pasang lilin. Kemudian listrik menyala atau saya nyalakan lampu seratus watt. Sekarang bagaimana? Bagaimana waktu lilin satu menyala? Saya katakan tadi gelap ya. Sekarang sudah terang 100 watt. Saya tambah lagi 10 bohlam 100 watt. Bagaimana yang 100 tadi? Gelap dibanding dengan ini. Ditambah lagi begitu terus. Kalau begitu, betapapun keadaan Anda Sebenarnya anda bisa lebih terang dari itu. Ah, ya Nur, wahai Allah pemberi cahaya. Buha tambah cahaya. Dan yang kita mintakan cahaya itu. Bukan cuma mata kita. Bukan cuma telinga kita. Allahumma nuran. Nuran kalbi, aini, basari, Semua ini kita mau ada cahayanya Itu. jadi bisa bertambah terus di hari kemudian orang-orang beriman yas'anuruhum baina aidihim cahaya mereka ha cahaya mereka itu mengelilingi mereka dari depan dan di belakang mereka ada ayat yang menyatakan begini Orang-orang kafir di hari kemudian berucap kepada orang-orang mukmin Unzuruna naqtabis min nurikum unzuruna ada dua maknanya itu eh saya gambarkan di hari kemudian kan orang jalan dari padang mahsyar menuju suatu tempat perhitungan eh dari tempat perhitungan kita akan melangkah menuju ke surga. Ya kan? Nah, itu yang dilukiskan ada jembatan. Di bawah jembatan itu ada neraka. Nah, setelah selesai perhitungan, semua berjalan menuju ke sana. Nah, orang yang mukmin Dia dituntun oleh cahayanya Berjalan Cepat Orang yang tidak meraih cahaya Dalam kegelapan nah, Jadi apa kata mereka Waktu itu Unzuruna naqtabis min nurikum Penafsirannya ada dua Unzuruna bisa berarti Tunggu kami Jangan berangkat cepat-cepat, tunggu kami. Biar cahaya yang kamu punya itu bisa kami ikuti. <tuh -tuh> ada yang berkata, Unzuruna, pandang kami. Biar cahaya yang ada di wajahmu itu bisa senter kami. Nah, itu, itu nur, itu duha pandangkan. Jadi mereka seakan-akan itu karena wajahnya penuh dengan cahaya itu jadi senter. Unzuruna Oke. Okay. Kita ini atau manusia secara umum sangat membutuhkan cahaya. ada dilukiskan dalam Al-Qur'an eh begini tentang orang-orang munafik masaluhum kamasalil falamma adaa'at ma haula dzahaballahu binurihim wa fi dzulumatin la yusir Nah ini, dulu, dulu, belum ada listrik, Allah beri contoh seperti ini. Di padang pasir, udara dingin, gelap, ya kan? Apa yang dibutuhkan orang ketika itu? salah satu yang amat dibutuhkannya adalah cahaya dan kehangatan. Itu matsaluhum kama salil ladzi stau qadanan. Perumpamaan orang-orang ini adalah seperti orang yang ingin agar supaya dinyalakan api buat mereka. Allah beri api itu beri nyala itu beri terang itu sudah ada ya sudah ada oh sudah beri tetapi orang itu acuh apa jadinya zahaballahu binurhi Allah ambil cahaya nah, jadi yang sisa apanya sekarang Panasnya, asapnya, cahayanya sudah tidak ada. Dia tidak katakan Allah padamkan eh, eh, apinya, tidak. Masih ada nyala, tapi ada asap. Tidak ada lagi yang menerangi jalannya. Watarakahum fi zulumatin la yusiruhun. Allah meninggalkan mereka dalam aneka kegelapan, tidak bisa melihat sesuatu. Hiya. Kita kembali ke ayat kita. Ini Allah Maha Pemberi Cahaya. cahaya ini ada terkadang sebelum subuh sebelum fajar kalau kita keluar ada seperti cahaya ya itu dinamai oleh ulama-ulama al-fajrul kadhib ya fajar tapi itu bohong itu ada cahaya melintang begitu itu belum fajar dalam hidup ini ada yang seperti itu banyak orang berkata ini hakikat ilmiah berkata begini ini profesor ini berkata begini itu bohong, belum tentu benar itu boleh jadi fajar kazib iya kan? itu hati-hati kita lihat lagi soal cahaya di rumah ibu-ibu bapak-bapak kalau sudah buha masih nyalakan lampu atau tidak? kenapa tidak? salah loh kalau nyalakan lampu, saya bukan bau salah kalau anda menyalakan lampu karena kalau matahari sudah terbit Tidak perlu menyalakan lampu. Iya. Kalau sudah ada tuntunan Allah dan Rasulnya, masih perlu cari yang lain. Nah, sudah salah. Itu cahaya. Itu doha. Kalau sudah jelas, ini Quran berkata begini. Hadis sahih berkata begini. Masih mau cari pendapat lain yang bertentangan dengan itu. Anda mesti mau cari Tuhan itu Esa atau berbilang? Tidak perlu cari, sudah ada di sini. Kalau lamp, kalau matahari telah terbit, maka kita tidak membutuhkan lagi lampu, betapapun terangnya lampu itu. Kalau boha, itu mulai dari boha. Boha begitu terbit, aduh kalau anda bingung nyalakan lampu ya kan dan lampu yang anda nyalakan itu hendaknya lampu yang di begitu jernih yang tidak terpengaruh rujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah itu saya kira buha ya. itu eh, cahaya itu sebabnya Ada ulama yang berkata Begini menafsirkan ayat tadi Ayat tadi itu sebenarnya Berbicara katanya Menyangkut tuntunan Al-Quran Kita eh, lihat eh, hmm. Mishkah itu Mishkah itu Menggambarkan kemantapan Al-Quran Mantap Tidak berubah-ubah satu ah, ini kita ambillah ini eh, eh, lampu ini dipasang di atas tidak berubah Quran itu tidak berubah penafsirannya bisa berubah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu cahaya Kalau ulama tasawuf bahkan berkata yang pertama diciptakan Allah itu adalah nur Muhammad, iya kan? Kita tidak mau masuk ke sana, tapi yang jelas beliau cahaya. Cahaya spiritual. Eh eh semua cahaya spiritual yang kita Temukan, itu semua bersumber Dari Rasulullah Semua bersumber Dan Kata Al-Quran Anda Tidak perlu datang Kepada cahaya itu Karena cahaya itu Yang datang pada Anda Kita baca itu ayat Laqadja'akum Rasulullah Anda tidak perlu pergi mencari matahari. Matahari itu yang datang pada Anda. ya akum rasulum min amfusikum. Dari diri kamu, dia tahu kamu. Dia kenal detak detik jantung kamu. Dia tahu kemaslahatan kamu. Dia tahu penderitaan kamu. Itu cahaya itu. Ah, ini yang tafsirkan tadi apa ini eh, penafsiran kedua nih yang saya kemukakan eh, eh, eh, apa? Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi pertama kata ulama tasawuf cahaya itu diberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sana berpencar cahaya itu kemana-mana dia yang datang alangkah alangkah celakanya orang yang dalam kegelapan terus memadamkan lampu. Ya kan? Ah begitulah anak. Kita yang dituntut dari kita hanya mempersiapkan diri kita, membuka pintu hati kita, melangkah nanti dia akan masuk sebanyak pintu hati yang dibuka sebanyak itu pula cahaya yang akan masuk demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jemaah sekalian terpana ya subhanallah Terima kasih kepada Prof. Dr. K.H.G. M. Kurey Sihab yang telah memberikan kuliah duanya pada pagi ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jamah sebelum kita tutup, mari kita baca patiah untuk almarhum Bapak Sarmi Sultan Asa yang meninggal dunia pada hari Selasa kemarin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Al-Fatiha. Al A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikil din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nastaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin jamaah kita turuq dengan doa kafaratul majalis bismillah bismillahir rahmanir <AUF> rahim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wabarakatuh